Yang satu ini memang luar biasa ya, ratu oplosannya Indonesia tuh, seng dwek goyang setrum Jawa Timur bro, putayayu potongannya bo, bo, bo, bo, bo. ada SNP Indonesia, ada Merpati Soteng, wiwi sakita, tuh gempita. Ja semuanya pał Alhamdulillah, Mantap. terima kasih sayang, terima kasih, ah, kecil Minderere. dermawan banget ya, terima yeah. kasih cantik. Wow. <laughs>